Mitra bisnis perdebatan dari dua kubu yang satu berkata bahwa manusia ini dilahirkan egois, maunya diri sendiri. Yang satunya bilang tidak manusia ini dilahirkan karena dia berhati mulia, ingin menolong orang, ingin menyelamatkan dunia ini, ingin berbuat baik kepada siapapun di dalam kehidupannya. Dua kubu ini bertengkar terus, ya dua orang ini bertengkar. Yang satu bilang enggak egois, yang satu bilang enggak berhati mulia. Dua orang ini naik mobil dan sedang pergi berjalan keluar kota. Tiba-tiba ketika itu sedang hujan deras, mereka berdua melihat ada seekor kambing yang terjepit oleh kekayuan. Ya, terjadi kayu-kayu pohon tu pohon yang tumbang kena angin itu menjepit seekor kambing. Dan tiba-tiba si egois yang mengatakan bahwa dunia ini egois, ini memberhentikan mobilnya ya. Memberhentikan mobilnya karena dia yang lagi nyetir ya. Dan dia turun Mendekati ke arah kambing yang tertindih oleh kayu itu dan menarik kambing itu. ya Dia berusaha payah, pakaiannya kotor dan basah, akhirnya kambing itu bisa lepas dan dilepas kembali ke hutan. Maka orang yang berhati mulia ini tersenyum-senyum ya. Ketika orang itu kembali ke mobil, dia membersihkan badannya dan menyetir kembali. Yang membela bahwa manusia ini sebenarnya berhati mulia bilang. Lah, sekarang kamu mengaku toh bahwa manusia ini sebetulnya bukan dilahirkan egois tapi berhati mulia. Kamu saja pembela bahwa manusia itu sebetulnya egois ya. Melakukan hal-hal yang berhati mulia, melepaskan kambing yang terjepit di antara kekayuan itu ya. Dan orang yang menganggap bahwa orang itu dilahirkan dengan egois membela diri dan dia berkata, "Tidak." Saya tadi menolong kambing itu sebetulnya saya ini egois Karena saya tahu kalau nanti saya pulang dan tidak menolong kambing itu Maka di rumah saya akan kepikiran satu hari dua hari Apakah kambing kemarin yang saya lihat itu ya Bisa menyelamatkan diri enggak ya sebetulnya ya Kena hujan ya Jadi rasa keingin tahuan saya itu akan menyiksa saya gitu ya Jadi saya ini sebetulnya egois Saya hanya ingin menyenangkan hati saya sendiri Supaya saya yakin kambing itu saya tahu bisa lepas ya Maka dengan itu, saya bisa berhati tenang dan bisa tidur dengan nyenyak Nah, mitra bisnis, kadang-kadang ya Kita itu tidak peduli orang itu egois atau berhati mulia Yang penting sebetulnya kambing itu bisa selamat gitu loh Ini yang penting ya Jadi manusia mempunyai motivasi bermacam-macam Mungkin dia mau menolong orang supaya kelihatan dia itu orang yang baik Mungkin dia mau menolong orang karena dia ingin ketenangan dalam hatinya Tidak apa-apa, yang penting ada yang ditolong